Audio C para satu persembahan pada malam hari ini ada Desi Desai Tata ta, bersama Dwi Pangga. Een uurtje verblijven, ik zie je